Mitra bisnis, Kita Kyushu di Jepang yang merupakan salah satu dari empat smart city di dunia, memiliki tata ruang yang sangat rapi dan terintegrasi, sehingga mampu menekan penggunaan energi. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, seperti apa sih Pak kondisi Kita Kyushu dan mungkinkah Indonesia menerapkan hal yang sama? Kita bisa menata kota s e l ada kemauan. Industri-industrinya bertransformasi Dulu menggunakan pembangkit listrik tenaga batubara Sekarang gas dengan perpaduan energi terbarukan Yakni dari energi matahari lewat panel-panel itu Dan angin, pembangkit listrik tenaga angin Belum terlalu besar jumlahnya Tapi merupakan simbol dari komitmen Untuk membuat kota ini lebih bersih, lebih カモディだンカドワ、カントラカントラ、ディアトゥルパ y グナアンエルジニア、ジュガミサニア、ダエタラサエタラサデタパンカントリトゥ Itu panel-panel solar e n e r g i panel-panel t e n a g a matahari, t e n a g a surya Lantas dipadukan dengan, ya tentu saja dengan energi yang listrik yang biasa Kemudian diatur disana tidak boleh terlalu dingin Rata-rata 24 derajat celcius Sehingga ini mengubah プリラコアランギパンギュガ、コロドロアンギュパンギュガ、キドバギュガとパドリ、ディンディンギュン、サモアセニア、パレカマングナカンジャス、ダンダシー、オクトサイバルタムダンパワリコタ、ダンレレレクセレクセマパケバジュ、オダンカンチングディボカ、タンパダシー、タンパダシー、ダン、ソウウディ、ロワンアンニャジュガ、ドプロンパダジャッジャッジャッジュガビギュガ、チェンギュガンギュガンギュガンギュガンギュアビアサ、ダンタスディー、パプルエルカン、パングナンスペダ、タピオン Untuk membantu pengguna sepeda Itu diperkenalkan sepeda pakai baterai Jadi、eh, saya mencoba sepeda baterai yang di charge pakai tenaga matahari Kalau sedang tidak dipakai Itu otomatis di charge Tanjakan itu wah tidak mengeluarkan keringat, terluar biasa. Dan disediakan di berbagai tempat. Jadi kalau saya narok ngambil sepeda di Gedung A, gitu, saya bisa narok sepeda itu di Mall B, gitu, bisa begitu. Jadi ada tempat-tempatnya. Itu juga turut mendorong ya smart city itu. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.